p a r u di Selamat siang. Ya, mas, siang, silakan Pak.、Uh, saya sebagai warga negara mengharapkan di pemerintahan yang akan datang untuk berani dan tidak populis, untuk menghapus BBM subsidi lebih baik dialokasikan kepada pendidikan dan kesehatan buat rakyat. Terima kasih. Terima kasih baru di b a h r a i selamat siang. Selamat siang. Silakan, Pak. Ya memang seharusnya Pak s b y dari 10 tahun yang lalu tuh subsidi udah dihapus Karena uang subsidi i t u n gak g dibakar seperti sekarang Tapi dimanfaatkan Dibuatkan rumah-rumah untuk orang-orang yang n gak g punya rumah tuh di g e l a n d a n g a n d kolom jembatan Bikin rumah-rumah susun Terus bikin jalan raya, bikin jalan p a r a n a s e m u a n y a Pasti Indonesia udah maju, enggak, enggak tertinggalan kayak sekarang ini, seperti di Afrika Selatan gitu.、Masih. Terima kasih Pak Indra. Pak Andre, Ya, silakan Pak. i Ya, kalau menurut saya ada subsidia, memang g a k ada subsidia, tetap biaya itu bengkak. Ini bukan masalah persoalan subsidi sama nggak subsidi Ini persoalannya korupsinya ini yang udah merata Merata dimana-mana orang korupsi Semua u k a jangan disalahin juga Yang digabungan kendaraan itu Akibat dari ini apa kendaraan banyak Kemudian bensin boros n Ya bukan, itu pemborosan bukan disebabkan Lalu subsidi diapus ya sama Biaya b itu a a y i jadi besar semuanya Ya jadi ya bukan bensin yang bersubsidi yang menyebabkan、uh, pemakaian bensin banyak lah Tetap subs subsidi ada banget, tetap biayakan a bengkak Kalau n gak g bisa mengatasi ini Birokrasi, korupsi dan yang ini-ini yang bikin ini membengkak biaya-biaya itu a n g ini Oke.、Okay. Jangan disalahkan, jangan disalahkan bensin harus dicabut semuanya Itu biaya nanti y a n h a n t i ini di masyarakat Pak t r i Bu Terima kasih Pak Andre, Pak Gilbert Ya cukup, cukup benar juga ya yang dikatakan barusan ya nah, Jadi yang bukan, bukan karena subsidi d i c a b u t dan uang subsidinya diberikan kepada rakyat Karena uang yang disubsidikan kepada bahan bakar itu Kalau dikembalikan ke rakyat itu pun tidak akan kembali ke rakyat Korupsinya yang gila パンディ